Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Wah, saya semakin lama semakin senang nih ya Baru mulai saja saya sudah tersenyum lebar, pertanda puas Karena kemarin saya sudah bisa membuat kamu semua menjadi terbantu dengan video terakhir saya mengenai The Secret ya Nah, bagi kamu semua pelanggan saya di Pagar Kehidupan atau mungkin subscriber saya di Pagar Kehidupan, kamu pasti tahu bahwa Alhamdulillah semakin banyak materi yang bisa merubah hidup kamu. Nah, bagi kamu sekarang yang mungkin belum subscribe Pagar Kehidupan, baru tahu Pagar Kehidupan, silakan dengarkan dulu video dan audio yang saya buat. Mudah-mudahan dengan mendengarkan saja, kamu bisa terinspirasi. Dan jangan lupa kalau kamu ingin sama seperti para sahabat pagar kehidupan yang lain, yang mana mereka bisa berubah hidupnya, silahkan praktekkan karena ketika kamu praktek, di situ keajaiban akan terjadi. Nah bicara soal praktek teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah diskusi kepada kamu, sebuah diskusi yang agak berbeda dari biasanya karena diskusi ini kita akan berdiskusi mengenai suatu hal yang pastinya langsung berhubungan dengan praktek. Ada banyak sahabat-sahabat saya di pagar kehidupan, mereka bertanya sebuah hal yang intinya sama teman-teman. Intinya adalah begini, Mas bro, gimana ya caranya supaya gue nih tidak terkalahkan oleh rasa takut gue? Ada salah seorang sahabat pagar kehidupan curhat sama saya begini, Gimana sih caranya kita bisa menjalani hal baru dengan perasaan nyaman dan aman? Karena saya takut kalau menjalani hal baru. Atau mungkin pertanyaan lebih simpelnya begini nih, Gimana sih cara efektif saya Untuk bisa menjadi orang maju Dengan menjadi orang yang tidak ragu-ragu dalam melangkah Nah bagi kamu yang memang masalahnya sama Seperti sahabat pagar kehidupan yang curhatnya seperti itu Dengarkan video ini Karena dengan izin Tuhan Insya Allah video ini bisa membuat kamu Menjadi orang baru yang jauh-jauh lebih baik daripada sebelumnya Oke? Sudah siap ya? Jadi begini teman-teman ada kesalahan besar dalam hidup ini yang membuat orang menjadi salah jalan. Saya selalu percaya teman-teman bahwa semua dalam hidup ini diawali dari pendidikan. Pendidikan orang yang salah lubang atau salah jalur itu juga yang membuat banyak orang jadi salah jalan. Seperti kemarin saya banyak protes bahwa yang namanya orang itu tidak ada yang bodoh. Saya bilang di video yang lalu ya, yang ada hanya orang yang pintar di satu hal tapi tidak pintar di hal yang lain. Nah ternyata bukan hanya itu, salah pendidikan kita memberikan sebuah ilmu Ada ilmu yang salah paham yang sampai detik ini juga mungkin masih ada di kepala kamu Yaitu ilmu mengenai perbedaan rasa takut dan rasa tidak nyaman Dua hal ini mungkin sama, tapi sebenarnya berbeda Lah emang penting kita bahas kayak gituan mas bro? Kayaknya gak penting deh, penting gak sih? Oh sangat penting, tolong kamu dengarkan ini baik-baik dan jawab dulu pertanyaan saya ya apa perbedaan rasa takut dan rasa tidak nyaman? Saya berani jamin kamu pasti bingung. Karena kita selalu diajarkan di sekolah bahwa rasa takut itu sama seperti rasa tidak nyaman. Padahal itu salah. Nah, tadi kamu tanya, apa pentingnya kita membahas ini? Ini dia pentingnya kita membahas perbedaan dua hal ini. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu tidak bisa membedakan perbedaan rasa takut dan rasa tidak nyaman, itu yang membuat kamu menjadi tidak bisa maju. Loh, kenapa mas bro? Nah, begini. Kalau kamu mau maju, rahasianya cuma satu, teman-teman. Dengarkan baik-baik. Kamu kalau mau maju dan menerima keajaiban, kuncinya cuma satu. Apa itu? Melawan zona nyaman. Sekali lagi, melawan zona nyaman. Nah, zona nyaman itu berhubungan dengan perasaan nyaman. Betul kan? Nah, sekarang logikanya begini. Kalau kamu saja tidak tahu perbedaan rasa takut dan perasaan tidak nyaman itu bedanya di mana, kamu nggak mungkin bisa ngerti, Gimana ya caranya gue ngelawan zona nyaman? Apa sih bedanya rasa takut sama perasaan gak nyaman? Nah itu dia yang membuat kamu tidak maju-maju Karena kamu sendiri tidak ngerti bedanya perasaan takut sama tidak nyaman tuh apa Sering ketuker-tuker loh Itu yang membuat kamu jadi gini-gini aja Betul kan? Nah karena kamu gak ngerti, itulah kamu sekarang jadi ketuker Antara perasaan takut dan perasaan tidak nyaman Nah sekarang Tolong kamu buka pikiran kamu Saya ingin memasukkan pikiran baru Yang sebenarnya harus diluruskan yang selama ini salah Dengarkan baik-baik Kalau perbedaan antara rasa takut dan rasa tidak nyaman Sebenarnya harus diluruskan memakai logika Sekali lagi Kalau kamu ingin mengetahui perbedaan rasa takut dan rasa tidak nyaman Kamu harus meluruskannya menggunakan logika Maksudnya gimana mas bro? Gini Perasaan takut selalu kalau dilogikakan Kamu berada di posisi yang benar Itu perasaan takut Contoh perasaan takut Bro, kenapa ya? Gue takut deh, kenapa ya lu takut? Gue masa dizulimi terus sama bos gue Gue gak mau masuk kantor Ah, kenapa gue takut dizulimi bos gue Sekarang saya tanya Apakah kamu kalau dizulimi bos kamu Kamu berada dalam posisi yang benar? Betul Kamu berada dalam posisi yang benar Kenapa? Kok bisa begitu? Bos kamu yang salah, kamu jadi korban Berarti kan posisi kamu benar nih Nah kalau posisi kamu dalam keadaan yang benar Itu hal yang kamu rasakan adalah Rasa takut, jelas ya Nah sementara Rasa tidak nyaman itu berbeda dengan rasa takut Bedanya juga sama Harus diluruskan menggunakan logika Kalau perasaan takut tadi Secara logika kamu berada di posisi yang benar Kalau perasaan Tidak nyaman secara logika Kamu berada di posisi yang salah Contoh Bro kenapa Gua gak nyaman nih ngomong di depan umum Nah sekarang coba saya tanya deh Menurut kamu itu perasaan takut atau tidak nyaman? Betul itu perasaan tidak nyaman Kenapa? Karena menurut logika Emangnya kenapa kalau kamu ngomong di depan umum Kamu ngomong di depan umum menjadi grogi Karena kamu berlebihan Kok berlebihan? Berlebihan apanya? Berlebihan pikiran kamu Pikiran kamu yang lebay Betul gak? Berarti kamu yang tidak normal, apakah kalau kamu salah ngomong di depan umum, lantas tiba-tiba ada orang nembak kamu pakai pistol? Enggak kan? Emangnya kalau kamu salah ngomong di depan umum, tiba-tiba kamu dipenggal? Kan enggak? Nah, kalau memang secara logika kamu itu salah, berarti kamu tidak nyaman, bukan takut, tapi kamu hanya merasa tidak nyaman. Nah, kalau kamu merasa tidak nyaman, rasa tidak nyaman ini harus kamu lawan. Karena rasa tidak nyaman ini, kalau kamu ikutin, kamu turutin, hidup kamu bakal gitu-gitu aja, percaya? Aduh mas bro, gue masih kurang jelas nih, tolong deh jelasin lagi sekali aja supaya gue bisa tahu bedanya apa sih antara rasa takut dan rasa tidak nyaman Sekali lagi saya bilang, untuk bisa mengetahui yang kamu derita sekarang adalah rasa takut atau rasa tidak nyaman Kamu harus menggunakan logika Sekali lagi, logika kalau secara logika kamu berada di posisi yang benar, berarti itu rasa takut. Kalau secara logika kamu berada di posisi yang sebenarnya ngawur, berlebihan, salah, berarti itu adalah rasa tidak nyaman. Rasa takut itu harus kamu turuti, karena kamu berada di posisi yang benar. Tapi rasa tidak nyaman tidak boleh kamu turuti, harus kamu lawan. Karena kalau kamu turuti rasa tidak nyaman, kamu hidupnya akan gitu-gitu aja di situ bedanya Contohnya kayak tadi saya jelasin Kamu kerja di kantor, kamu dizulimi sama bos kamu Nah ceritanya kamu sahabat saya curhat sama saya Kamu curhat sama saya Bro, gue takut nih masuk kantor Kenapa ya? Gue takut dizulimi sama bos gue terus Nah kalau kamu dizulimi bos kamu Secara logika, kamu kan bener Bos kamu yang salah Nah kalau saya sebagai sahabat kamu Saya langsung bilang, pindah dari kantor itu Cari kantor lain Turuti rasa takut kamu karena kamu berada di posisi yang benar ada juga mungkin orang curhat kayak gini. Bro, gue takut sama pasangan gue. Kenapa pasangan gue ringan tangan suka mukul? Nah, kalau pasangan kamu ringan tangan suka mukul, itu adalah perasaan takut, bukan perasaan tidak nyaman. Kenapa? Karena secara logika, kamu berada di posisi yang benar. Kamu yang dizulimi. Kamu yang harus mengikuti rasa takut kamu dengan menjauhi pasangan yang tadi suka mukul. Jelas ya? Nah, sementara rasa tidak nyaman adalah sesuatu hal yang kalau dipikir pakai logika lu yang lebay. Contoh, bro, gue takut ngomong sama cewek. Sebenarnya bukan takut lu, lu tidak nyaman. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu ngomong sama cewek sejelek jeleknya, sesalah salahnya nggak mungkin lu ditusuk pisau mati kan? Ngambungin tiba-tiba lu tembak kepalanya sampai pecah kan? Enggak, paling cuma malu, paling cuma takut. Abis itu, kamu masih bisa makan enak, kamu masih bisa tidur, kamu masih bisa main, kamu masih bisa ngorok, kamu masih bisa melakukan banyak hal baru dan kabar gembiranya. Besok kamu bisa coba lagi, iya kan? Berarti pikiran kamu yang lebay, betul, lebay. Nah sekarang kamu udah jelas perbedaan antara rasa tidak nyaman dan rasa takut. Nah sekarang saya ingin memberikan sebuah trik. Bagaimana caranya kamu Bisa menjadi orang yang tidak terpenjara Dengan perasaan tidak nyaman Ya, Caranya sederhana Supaya kamu lebih gampang mengerti Saya biasanya menggunakan perumpamaan Perumpamanya gini ya Anggap hal-hal baru yang kamu mau coba itu Adalah sebuah pintu Nah sekarang kamu bayangkan kamu sedang dalam perjalanan, terus di depan muka kamu ada pintu Betul, ada pintu yaitu hal baru dalam hidup kamu Nah pintunya banyak nih, karena banyak hal baru dalam hidup kamu Entah mungkin kencan pertama, entah mungkin presentasi di depan umum pertama kali Atau mungkin semua hal baru yang menurut kamu tuh kayaknya membuat kamu jadi gak nyaman gitu Nah sebelum kamu buka pintu, biasanya kalau orang yang kalah sama rasa tidak nyaman Biasanya dia akan terlalu banyak apa? Betul, berpikir Saya selalu bilang Pikiran kamu adalah racun sebenarnya Sekali lagi saya ulangi Pikiran kamu adalah racun yang sebenar-benarnya Lah kok gitu mas bro, bukannya kita harusnya mikir Bener, mikir itu boleh Tapi dengan syarat Apa syaratnya? Kamu action dulu, baru mikir itu yang membuat kamu jadi gagal, karena sebelum kamu membuka pintu tadi, kamu terlalu banyak mikir hal-hal yang belum tentu terjadi. Sekali lagi, belum tentu terjadi. Gini teman-teman, saya juga pernah jadi orang yang berada dalam posisi terlalu banyak kekhawatiran. Dan saya juga tahu penyebabnya apa. Penyebabnya adalah ketika saya sebelum membuka pintu tadi, saya terlalu banyak ngayal bebas di otak saya sehingga saya jadi takut sendiri. Benar enggak? Nah, keajaibannya tuh di sini. Ketika saya sudah berani action langkah pertama aja, ternyata pikiran-pikiran saya itu semuanya salah. Ternyata setelah saya berani action, semua pikiran-pikiran yang ada di kepala saya itu terbukti salah. Tidak satupun pikiran yang menakutkan yang ada di pikiran saya itu tidak satupun benar. Sekali lagi, semuanya salah dan selalu salah. Lucu ya? Kenapa lucu? Karena saya pikir pikiran saya itu maha benar. Ternyata setelah saya action, semuanya salah. Sekarang saya tanya, kamu pernah gak mengalami hal seperti saya gitu? Ketika kamu action sekali aja, ternyata apa yang kamu pikirin itu salah. Ternyata walaupun mungkin menakutkan, tapi tidak semenakutkan apa yang kamu pikir sebelumnya. Pernah gak kamu mengalami hal itu? Nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Apakah kamu gak jenuh sebenarnya kamu termakan oleh sesuatu hal yang sebenarnya belum terbukti benar seseram apa yang kamu pikir? Kamu jenuh gak sih? Kalau saya dulu jenuh. Saking jenuhnya, akhirnya saya berhasil menemukan sebuah formula Yang disebut formula 1 banding 1 Apa itu? Satu kali praktek dulu, baru mikir Jadi dibalik, kalau yang tadinya mikir dulu baru praktek Sekarang dibalik, praktek dulu baru mikir Buka dulu tuh pintu, lu lihat ada apa, baru mikir Sekali lagi, buka dulu pintunya, lu lihat baru mikir Bukan kebalik kalau selama ini kamu mikir dulu baru buka pintu, sekarang dibalik. Buka dulu baru mikir. Ingat dibalik. Hanya sekedar membalikkan itu aja, hidup kamu pasti berubah. Contoh, ketika kamu mau kencan pertama, jangan usah kebanyakan mikir, kencan aja dulu. Kalau nanti setelah kencan ternyata ini orang sepertinya punya keinginan jelek, baru kamu gak usah ketemu lagi, tapi kencan dulu. Kalau kamu mau ngelamar pekerjaan, ngelamar dulu. Jangan kebanyakan mikir. Nanti setelah ngelamar, baru mikir. Cocok gak nih kerjaan buat gue? Kamu mau presentasi? Presentasi aja dulu. Gak usah kebanyakan mikir, gak usah mikirin nanti orang-orang seolah-olah mau nipukin kamu pakai telur. Gak usah, praktek aja dulu. Ketika nanti sudah praktek, selesai, kamu baru review. Tadi apa yang salah ya ketika gue presentasi? Jadi formula 1 banding 1, praktek dulu, baru mikir itu yang bisa membuat hidup saya berubah. Karena rahasianya begini. Semua hal ajaib dalam hidup saya terjadi ketika saya berhasil melawan perasaan tidak nyaman Sekali lagi, kesemua keajaiban dalam hidup saya terjadi karena saya berhasil melawan perasaan tidak nyaman Kalau saya bisa, kamu pun pasti bisa Karena saya yakin kamu juga pasti jenuh teman-teman Sama hidup kamu yang gini-gini aja Kalah terus sama pikiran kamu Obatnya cuma satu Dobrak tuh pintu Buka baru lihat baru mikir Cuma itu tapi aku takut mas bro, tapi gue takut mas bro Kalau kamu takut, terserah Hidup kamu gini-gini aja Pengen berubah, ayo Coba dulu langkah pertama aja Saya gak nyuruh kamu ambil seribu langkah kok Ambil langkah pertama Coba dulu, pasti ada keajaiban Sekalinya kamu berhasil melawan rasa tidak nyaman Ada keajaiban Dan percaya atau enggak Sekalinya kamu berani merawan rasa tidak nyaman Kamu mengalami keajaiban Kamu pasti ketagihan untuk melawan perasaan tidak nyaman Coba dulu, itu janji saya coba dulu oke? Okay? nah, silakan praktekkan ini semua, dan kalau memang kamu ada keberhasilan setelah kamu melakukan ini semua seperti yang saya rasakan silakan sharing di bagian komentar supaya semua orang tahu bahwa kamu dulu adalah orang yang tanda kutip pengecut, tapi kamu sekarang menjadi orang pemenang karena berhasil merawan tidak nyaman yang kamu buat-buat sendiri di otak, ingat Perasaan tidak nyaman hanya masalah pikiran semata alias ilusi Lawan itu semua dengan berani mengambil langkah pertama aja dulu sebelum kamu berpikir Ingat langkah pertama dulu sebelum kamu berpikir Praktekan itu dan lihat hasilnya Saya Aryan Surya sahabat kamu dari pagar kehidupan Keep spirit, keep sharing, and keep loving Bye-bye